hai hai hai hai Hai ada banyak orang di bahkan mungkin kita Hai merasa bahwa kita itu kurang beruntung dibandingkan orang lain Ngerasa bahwa kayaknya Allah nggak adil sama kita, karena kita melihat orang lain mendapatkan banyak nikmat, sedangkan kita nggak. Kita ngerasa kayak orang yang paling dicurangin dalam hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngerasa kayaknya orang yang paling sengsara di antara semua manusia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 Dan hari ini kita pengen belajar Bagaimana merubah keluhan-keluhan Yaitu Abu Ubaidah bin Jarroh Kekuasaan sebagai gubernur di Syam, Suriah Sehingga suatu hari ketika dia sedang Memantau keadaan rakyatnya Lagi belusukan, keliling-keliling gitu Abu Ubaidah pernah melewati suatu hutan <coughs> Yang tidak ada penduduk tinggal di sana Tiba-tiba Abu Ubaidah bin Jarrah Menemukan sebuah gubuk kecil di tengah hutan Ini lagi lewat nih bersama pasukannya Kayak lagi ada ekspansi gitu Tiba-tiba ngelihat. Tiba-tiba Abu Ubaidah melihat sebuah gubuk di tengah hutan Terus karena penasaran Abu Ubaidah pun mendekat ke gubuk itu Dari luar gubuk Abu Ubaidah mendengar suara sekeliling laki bertahmid kepada Allah Dari luar kedengaran ada seorang laki-laki bertahmid kepada Allah dia berucap alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah terus dia bertahmid memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya Abu Baidah menjadi kepo mulailah Abu Baidah stalking nyapoin ini siapa nih yang punya akun kok postingannya itu positif terus gitu. Pastingannya itu memuji-muji Allah. Allah Maha baik, Allah baik banget, Allah luar biasa, Allah keren, Allah apa? Terus memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu. Sampai akhirnya Abu Ubaidah penasaran, <tuh> maka Abu Ubaidah pun memberi salam minta izin supaya dibolehkan masuk ke dalam rumah. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk Aadukul kata Abu Ubaidah Silakan, silakan. Akhirnya Abu Ubaidah pun masuk ke dalam rumah itu Sementara prajurit-prajuritnya menunggu di luar Ketika Abu Ubaidah masuk ke dalam rumah Abu Ubaidah merasa heran Karena dia melihat di dalam rumah itu Hanya ada seorang kakek-kakek Yang terbaring di atas tanah Gak punya kasur, bahkan gak punya tikar, gak punya bantal, benar-benar terbaring di atas tanah. Dan rumahnya kosong, tidak ada perabotan apapun. Gak ada tempat tidur, gak ada lemari, gak ada dapur, ya satu ruangan gubuk itu aja. Dan dia melihat seorang kakek-kakek terbaring, sedang memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Abu Ubaidah mendekat kepada kakek ini Ternyata Abu Ubaidah baru ngeh Kakek ini adalah seorang tunanetra Tidak bisa melihat Lalu dia melihat kaki kakek ini Dalam keadaan lumpuh tidak bergerak Usianya sudah sangat tua Matanya buta Tubuhnya lumpuh yang bergerak dari tubuhnya cuma bibir saja sambil berucap alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Abu Ubaidah pun duduk di sisi kakek ini kemudian Abu Ubaidah bertanya ya abdullah ya sheikh kek dengan siapa kakek tinggal di sini kakek itu menjawab saya tinggal di sini dengan anak saya. Tadinya saya punya keluarga besar. Saya punya istri, punya beberapa orang anak. Tapi istri saya sudah meninggal, anak-anak saya sudah meninggal, cuma tinggal satu orang. Terus kakek kenapa tidur di sini? Kata kakek itu, saya lumpuh. Dan saya tidak bisa melihat tapi Allah Maha Baik kata kakek ini. Abu Ubaidah makin penasaran. Orang miskin sebatang kara, lumpuh, udah tua, enggak bisa ngelihat, enggak punya siapa-siapa kecuali anaknya satu-satunya. Abu Ubaidah bertanya, "Kek, saya dengar dari tadi kakek itu terus memuji Allah. Dari sejak saya di luar rumah, saya dengar kakek ini terus memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah." Tapi saya perhatikan sepertinya kakek ini tidak punya kehidupan yang layak. Rumahnya gubuk, di dalam rumah enggak ada apa-apa, kakek sakit-sakitan, enggak punya keluarga. Saya penasaran apa yang kakek syukuri kepada Allah sehingga kakek tidak berhenti mengucapkan alhamdulillah. Perasaan nikmatnya kayak gini-gini aja nih. Terus apa yang kakek syukuri? Kakek ini tersenyum. Kemudian kakak ini mengatakan Wahai Tuhan Ada dua nikmat yang diberikan Allah kepada saya Dan itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya Yang nikmat ini Tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja Ada dua nikmat Yang diberikan Allah kepada saya Yang nikmat ini Khusus hanya diberikan oleh Allah Kepada hamba-hamba yang Allah cintai Dan dua nikmat ini Lebih saya sukai daripada dunia Dan seisinya Lebih saya sukai daripada keluarga Lebih saya sukai daripada harta Lebih saya sukai daripada jabatan Lebih saya sukai daripada kesehatan fisik Karena dua nikmat ini Hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai Akhirnya Abu Ubaidah bertanya Ya Syekh Okay. Apa dua nikmat yang Allah berikan kepada kakek Yang tidak diberikan kepada sembarangan orang Hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai Kakek ini menjawab Dua nikmat itu adalah Qalban syakiran Walisanan zakiran Dua nikmat yang diberikan Allah Hanya kepada orang yang Allah cintai adalah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 Karena harta kita sedikit Dan orang kafir lebih beruntung Karena hartanya berlimpah Makanya saya bilang di awal Pasti dia gak kenal Allah subhanahu wa ta'ala Dia gak ngerti Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya dia mengerti Maka dia akan bersyukur Kepada Allah dan tidak akan berhenti Untuk menghati Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu nikmat Kolban syakiran kalau hati kita mulai merasa tidak puas dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau hati kita mulai mengeluh terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Saat itulah kita harusnya banyak-banyak minta ampun kepada Allah Allah memberikan hidup kita dengan fasilitas yang banyak Tapi kalau Allah cabut nikmat kolban syakiran Dia akan jadi orang yang sengsara. Allah kasih harta yang banyak. Allah kasih bansyakiran hati. Lalu karena dia tidak diberikan qalban syakiran walaupun diberikan semua nikmat dunia. Makanya kakek ini mengatakan saya mendapatkan dua nikmat yang Allah tidak berikan kepada siapapun kecuali kepada kekasihnya yaitu nikmat qalban syakiran. Saya selalu bersyukur. Saya selalu merasa bahagia Saya selalu merasa cukup Dan lisan saya Dibimbing dengan hati yang bersyukur itu Untuk selalu berzikir Memuji Allah Subhanahu SWT Sedangkan hati yang Tidak bersyukur Akan membimbing lisannya untuk mengeluh Akan membimbing lisannya Untuk mengutuk Akan membimbing lisannya untuk Menyalahkan diri sendiri Ataupun orang lain Sahaja sadukuluh, wa idah fasadat, fasada jasadukuluh. Hati itu kalau benar maka seluruh anggota organ tubuhnya akan benar termasuk lisan. Kalau hatinya rusak maka seluruh organ tubuhnya termasuk lisan juga akan menjadi rusak. Teman-teman yang dirahmati Allah, tukar. Al Ghani, Al Khafi at Taki. Empat orang ini. Kalau ada pada empat karakter ini kalau ada pada diri seseorang saidun orang yang paling bahagia. Apa mu'min? orang yang selalu percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau dikatakan la tahzan innallaha ma'ana maka selesai sudah masalah dia. Abu Bakar pernah khawatir ketika sedang bersembunyi di dalam gua Tsaur bersama Rasulullah. Kemudian dikejar oleh musuh-musuhnya ingin membunuh mereka. Ingin menangkap mereka Bahkan bisa saja saat itu juga Kalau musuhnya ngelihat ke bawah Mereka akan langsung ditusuk dengan tombak Akan dibunuh di situ Atau akan dibakar hidup-hidup Kekejaman Abu Jahal itu sudah dikenal di kota Makkah Dalam keadaan yang sangat khawatir Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kalau mereka melihat ke bawah kaki mereka Kalau mereka melihat ke bawah betis mereka mereka akan menemukan kita ya Rasulullah. Mereka akan menangkap kita ya Rasulullah. Dalam keadaan Abu Bakar sedih, khawatir, galau. Dan itu sifat manusia. Orang mukmin pun mengalaminya. Orang beriman pun sekelas Abu Bakar. Khawatir, sedih, galau. Tapi obatnya tetap iman. Bedanya mukmin dengan tidak mukmin. Orang mukmin kalau ada sedih. Kalau ada galau, kalau ada khawatir.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 Innamal mu'minunalladzina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala itulah obat orang yang beriman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 tapi bagi orang mukmin, Allah di hatinya, sehingga ketika dia diingatkan dengan nama Allah, otomatis dia menjadi tenang. Ya Abba Abak, kata Rasulullah, malon luka bisnain, Allahu salihuhumah. Ya Abba Abak, kata Rasulullah, kenapa engkau berfikir kita hanya berdua, ya Abba Abak? Bukankah Allah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Langsung tenang Abu Bakar As-Siddiq. Kalban tha... kalban syakiran. Ini mukmin. Kata Nabi, orang yang paling beruntung mukmin. Ghaniyun. <kul> <syakiran> Mukminun ghaniyun khafiyun taqi. Mukmin orang yang kalau diingatkan dengan nama Allah tenang. Kalau dikembalikan kepada Allah suatu urusan, beres. Kadang dia juga kadang-kadang ada masalah namanya manusia. Coba teman-teman perhatikan pembukaan dari surat Al-Anfal. Apa isi dari ayat pembukaan surat Al-Anfal? Yas'alunaka 'anil anfāl. Isi dari pembukaan surat Al-Anfal yes. Al itu adalah keributan antara para sahabat. Dan yang agak agak unik, ributnya itu masalah duit lah gitu. Masalah harta, masalah ghanimah. Bayangin sahabat senior Muhajirin, Ahlu Badar ikut perang Badar, bisa-bisanya juga ribut hanya gara-gara masalah ghanimah. Ghanimah itu kan tapi itulah manusia. Dan itu bisa jadi Bahan ribut semua orang Baik dia orang yang solih atau apalagi gak solih Sama Masalah warisan Masalah pekerjaan Masalah dagang, masalah bisnis, masalah transaksi Kelas ribut Itu wajar, manusiawi Tapi yang hebat dari orang mukmin, Ketika diingatkan dengan nama Allah Katakan ghanima itu milik Allah dan Rasul Beres semua urusan mereka Jadi mukmin itu bukan tidak pernah khawatir Tidak pernah galau, tidak pernah sedih Karena itu sifat manusia Tetapi menjadi manusia saja Kita tidak bisa bahagia Hanya bermodalkan manusiawi Kita tidak bisa bahagia Harus plus manusia plus iman Baru bahagia Innal insana lafi khusr Jelaskan ayatnya? Pada dasarnya Kata Allah manusia itu khusr Rugi Sengsara Ngeluh Itulah sifat manusia Kulikal insan Halua Itulah manusia Iza Masau syar Jazu'a Wa iza Masau khair Manu'a kalau kita cuma pakai modal manusia, manusiawi kan sedih? Ya manusiawi. Manusiawi enggak sih ngeluh? Ya manusiawi. Manusiawi enggak sih marah? Ya manusiawi. Tapi tahukah kita manusia itu khusar? Kalau cuma pakai modal manusia, kita lebih sering sengsaranya daripada bahagia. Khusar. Halu'a. Iza masyar jazu'a wa iza masahu manua sama aja dikasih ujian jazua dikasih nikmat manua kasih ujian dia ngeluh dikasih nikmat juga dia ngerasa kurang itulah insan makanya Allah katakan wal asr innal insana lafi khusr Demi masa, artinya sepanjang hidup Demi dunia Demi umurnya manusia Masa, waktu yang kita lalui Demi umurnya manusia Dari sejak dilahirkan sampai dia wafat Kalau dia cuma jadi insan pasti fi khusr Pasti dalam keadaan sengsara Rugi Kecuali Illa alladhina amanu Kecuali kalau dia beriman Jadi gak cukup teman-teman Kita Menggunakan alasan manusiawi Namanya manusia kan memang gitu Iya tetapi khusar Kalau mau falah Kalau mau beruntung Maka dia harus menambah Mengupgrade statusnya Dari sekedar insan Menjadi mu'min Baru dia menjadi orang yang lebih falah Ulaik ala Hudumil Rabbihim, wa Ulaikahumul Muflihun. Kalau dia yukminun beriman, baru dia menjadi orang yang dapat petunjuk dan baru menjadi orang yang Muflihun, orang yang bahagia. Kalau dia yukminun, itu jelas pembukaan Surat Al Baqarah. Jadi kita harus mengupgrade. Status kita sebagai insan menjadi manusia yang mukmin illal ladzi na amruhu kulluhu khair idza massahu sarrā syakara fa kana khairullah wa idza massahu darrā ṣabara fa kana khairullah wa illa lil mu'min Menakjubkan sekali urusan orang yang beriman semua urusannya adalah baik Coba perhatikan Semua urusannya adalah baik Semua Siangnya baik, malamnya baik Hujannya baik, panasnya baik Sakitnya baik, sehatnya baik Mudanya baik, tuanya baik Semua urusannya baik Miskinnya baik, kayanya baik Sendirinya baik, ramainya baik Semua urusan dia baik Iza mas sahus serra sekarang kalau dia diberikan nikmat kebahagiaan kegembiraan dia bersyukur dan itu kebaikan bagi dia kalau Allah berikan dia ujian dia bersabar dan itu kebaikan bagi dia beda banget kan dengan orang yang manusiawi banget manusia dikasih ujian mengeluh dikasih nikmat merasa kurang mukmin Dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian bersabar, semuanya baik. Makanya Nabi bilang, mu'min itu bahagia karena dia percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada sengsara. Sengsara langsung diobatin, ngobatinnya tuh gampang, recovery-nya tuh gampang. Mu'min. Yang kedua kata Nabi selain mu'min, ghani yang tadi saya bahas. Ghani itu orang yang hatinya Selalu ngerasa cukup Kaya hatinya Na'ul nafs Kaya jiwanya Bukan hanya kaya hartanya Benar-benar teman-teman Kalau kita mau jujur Terus kita ngeperhatiin gitu Orang yang kaya harta Selebriti terkenal Semua Allah kasih nikmat hidup dia Rumahnya ada kolam renang Pribadi Mobilnya mobil alfad Terus dia juga terkenal Hartanya udah gak kehitung Bahkan kadang-kadang duitnya udah gak ada serinya Udah saking banyaknya duit Tapi kalau kita perhatikan dia Ternyata dia ngeluh-ngeluh juga Kita ngelihat dari jauh Kayak cemburu gitu Pengennya hidup kayak gitu, rasa-rasanya kalau dapat itu saya pasti bahagia Jangan simpulkan dulu, coba kenali dia lebih dekat Pas kita ngedeket, ngedeketin ke dia, kita baru mengetahui dan mendengar langsung Ternyata dia tuh gak bahagia Kalau Allah gak ngasih hati yang bersyukur, jiwa yang kaya, tetap gak bahagia Saya punya banyak teman kayak gitu soalnya Ketika awal-awal saya jalan sama dia, dia punya mobil bagus lah yang harga mobilnya itu di atas 700 juta Ustadz jalan yuk gitu Ayo jalan sama dia Naik mobil dia nyetir Pas masuk mobilnya tuh rasanya kayak masuk pesawat kelas bisnis Enak gitu Wangi, nyaman, kedap Suara di luar gak kedengeran Suara musik sedikit aja Musiknya tuh sound system di mobilnya aja udah berapa puluh juta Enak banget mobilnya kendaraannya Langsung saya berpikir Aduh kalau jadi dia pasti bahagia banget ya Seneng ya saya salah sangka Baru jalan sama dia setengah hari Mulai kebuka nih satu persatu Mulai satu demi satu dia keluhin Mulai dari ngeluhin kerjaan Mulai dari ngeluhin ke, apa, harta aset-asetnya Ngeluhin keluarganya ngeluh, ngeluh, ngeluh, ngeluh, ngeluh, ngeluh Yang pada akhirnya dia bilang apa? Saya ngelihat ustad kayaknya anteng, tenang gitu Saya cemburu sama ustad Dia cemburu sama saya, saya cemburu sama dia Itulah insan dia cemburu sama saya karena dia juga gak tahu saya. Dia ngeliat saya tenang-tenang aja. Kayaknya hidupnya damai gitu. Saya cemburu kepada dia karena saya lihat hidupnya terfasilitasi banget. Kayaknya semuanya bisa. Itulah insan. Selalu cemburu dan selalu manua. Merasa kurang aja. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang beriman. Dia gak akan pernah cemburu dengan kekayaan kita. Sehingga ada seorang laki-laki Hamba Allah yang solih Sedang nangis Dia nangis Gitu di masjid Terus datang temannya Datang temannya nanya Ya Fulan Kenapa kamu menangis Apakah kamu kurang makan hari ini Belum makan Kata dia bukan Kenapa kamu menangis Apakah kamu tidak punya kendaraan Kata dia bukan Kenapa kamu menangis? Apakah kamu punya masalah di keluargamu? Kata dia, bukan. Kenapa kamu menangis? Ditanya semua masalah dunia? Kata dia, bukan. Apakah kamu lagi sakit? Kata dia, tidak. Kenapa kamu menangis, suhai saudaraku? Kata dia, hari ini saya bertemu dengan beberapa orang yang mereka sedang ber. Saya sedih dan menangis karena saya tidak termasuk di antara orang-orang sholih yang berpuasa. Kemarin saya bertemu dengan saudara-saudara saya yang malamnya mereka tahajud. Saya menangis sedih karena saya tidak termasuk diantara ahli tahajud. Saya bertemu dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Saya sedih karena saya tidak termasuk diantara para pembawa Al-Quran. Dia menangis karena dia tidak termasuk diantara hamba-hamba Allah yang solih. Didayah oleh Allah Yaitu tetes air mata Kalau bukan karena takut kepada Allah Pasti karena dia cemburu kepada orang solih